dan video lanjutin, yang lainnya belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi setiap video baru dapat langsung muncul di HP kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe biar makin semangat bikin videonya. Terima kasih dan selamat menonton.